kita labrak dia dengan kata-kata yang kurang baik. Anak kita belajar daripada kita. Bagaimana orang yang yang miskin. Tapi sebaliknya harus kita katakan taat. Ini wang kasihkan orang miskin. Ini ada sepiring nasi. Panggilkan temanmu yatim. Dia tidak punya apa. Dia perlu seperti kamu sepiring nasi. Kita didik dia untuk yaqun karim, yerham al-masakin.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 itu menjadi orang malah lebih respek kepada sekolah-sekolah yang begini ini sekarang sampai taman kanak-kanaknya saja orang membayar tujuh ratus ribu masuk taman kanak-kanak al azhar kita senang mendengar ini kita tidak kasut kita senang dan minta kita minta pada Allah supaya itu lebih dijayakan lagi tapi kita juga harus mulai sekarang berbuat seperti itu kalau perlu seperti tadi saya katakan kita ketemu.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 Kita, tu, kita tunaikan kita punya kewajiban nanti kita tahu-tahu sudah keasimilir secara tidak tidak diukur dan tidak dibikin-bikin seperti mana eh, formalitas-formalitasan sekarang ini Forma, eh, kita akan mencapai asimilasi, asimilasinya pangeran diponogoro asimilasi yang betul-betul wajar tabii asimilasi yang betul-betul dibanggakan oleh majoritas masyarakat Cina yang begitu lincah dalam mencari duit belum diakui asimilasi padahal diorang mengayahkan beberapa tokoh-tokoh yang berkuasa belum diakui kenyangkan jiwanya ini. ajar anak-anak mereka nanti saudara akan dihormati sebagai guru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 Maka saya juga Mengharap apa yang saya ketengahkan ini Difikirkan dan direnungkan Dan dibicarakan Sematang-matangnya semasa-masa Kalau bisa Pertemuan begini ini Tidak setahun sekali Adakah pertemuan-pertemuan rutin Yang merupakan apa, Majlis Maw'iwoh Hassanah dan Majlis Muzakarah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 Jadi apa yang saya ketengahkan ini mudah-mudahan cocok. Mauduhnya cocok waktunya. Dan tidak banyak kesalahannya. Kalaupun ada saya mohon maaf sebesar besarnya Aku nuqawlihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum balisair muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim, innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله